kita lanjutkan ya bismillah kemarin sudah kita selesaikan penggunaan dari isim-isim istifam digunakan untuk apa saja dan bagaimana cara mengikrob dari isim istifam tersebut Dicatat lagi satu fawait ini. Alat-alat istifhan semuanya memiliki hak di awal kalam. Itu koedahnya ya Alat-alat istifaham Semuanya memiliki hak Untuk berada di awal kalam Itu haknya Tidak ada yang boleh mendahuluinya kecuali huruf jer atau mudof. Ya. Tidak boleh mendahuluinya kecuali huruf jer atau mudof. Selain daripada itu, tidak ada yang bisa mendahului adawatul istifah. makanya kalau seperti man kemarin dia dinasobkan sebagai maf'ul bi apabila setelahnya fiil mutaaddi tapi belum disebutkan maf'ul bi-nya kan tidak sempurna belum ada maf'ul bi-nya ah di sini seperti man tuhibbu asal dalam man tuhibbu asal dalam bahasa Arab harusnya itu fiil fa'il maf'ul bi Asalnya seperti itu ya. Fi'il, fa'il, ma'f'ul bi. Tapi di sini, man tu'hibbu, itu ma'f'ul bi, baru fi'il dan fa'ilnya. Kenapa? Karena ko'edahnya, fi'il, ma'f'il, Seperti Man Tuhibbu, dalam aslinya itu harusnya fi'il, fa'il baru maf'ul bih. Tapi ini maf'ul bih baru fi'il dan fa'ilnya. Man nanti diirob sebagai maf'ul bih, situ fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Kenapa? Karena ada watul istifaham itu haknya harus terletak di awal kalam. Bisa atau tidak bisa, mereka tetap harus diletakkan di awal kalam karena tuntutannya seperti itu. Meskipun tuntutannya aslinya dia harus diakhir karena sebagai mauful bi, tapi karena berbentuk ada watul istifham, maka dia letakkan di awal untuk mendapatkan hak saudara tul kalam, ya, memiliki hak untuk terletak di awal kalam. Dan ingat, tidak ada yang bisa mendahului adawatul istifam kecuali huruf jer atau Mudhof. Makanya kemarin ada contoh. Biman tasiku. Atau kalau kita ganti, biman jita. Dengan siapa kamu datang? Biman. Man harusnya kan terletak di awal kalam ya. Tapi kalau amilnya adalah huruf jer... Maka itu boleh mendahului man. Ya. Biman tafiku. Atau kalau kita ganti. Biman jikta. Dengan siapa engkau datang? Atau yang sebelumnya. Atau setelahnya itu apa? Kitabu man korokta. Kitabu man korokta. Kitabu mudofnya. Man mudof ilahnya. Paham? Hanya dua amil ini. Yang boleh mendahului. Ada watul istifaham. Selebih daripada itu, ada watul istiham, haknya harus terletak di awal kalam. Tidak boleh ada yang mendahulunya. Irfanie, itu kaidahnya. Sekarang lihat. Tanbihun akharu Tanbih peringatan yang akh yang lain. Au oh, tanbi tanbihun akhirun Peringatan yang terakhir. Takunu ijabatus suali al-manfiyi Inda isbatin nafyi bi kalimatin na'am wa fi ikrarun bi ma min nafyin ai ikrarun bi adami hudusi ashay' takunu ijabatu su'al maka jawaban dari sebuah pertanyaan yang mengandung penafian inda isbatin nafyi Ketika kita tetapkan penafiannya. Bikalimatin na'am. Dengan kata na'am. Jadi kalau pertanyaannya itu manfi. Paham? Dan yang boleh manfi nanti hanya. Hamzahnya saja. Paham? Apabila pertanyaannya itu nanti nafi. inda isbatin nafi. Kalau kita tetapkan. Na'fi tersebut, maka Jawabannya itu dengan kata Na'am Ya, jawabannya itu Nanti menggunakan kata kata Na'am Paham ini, pembahasan kemarin sudah Kita bahas ini ya Masalah Hamzah, kalau dia Kalimatnya Manfi, kalau Ditetapkan, jawabannya kalau ditetapkan penafiannya, maka jawabannya na'am. Kalau ditetapkan dengan apa yang ada pada pertanyaan tersebut, maka jawabannya nanti menggunakan bala. Dan dalam jawaban ini, ikrorun ada penetapan, bima warodafis su'ali Ya, Dengan apa-apa yang datang dalam pertanyaan dari bentuk penafian. Ay ikrorun. Ayah maksudnya ayah tafsiriyah. Yaitu penetapan. hudusi Bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi. Contoh kita lihat. Alam tusafir ila kohiroti amsi. ya, Kata beliau di sini. Alam tusafir ila kohiroti amsi. Apakah engkau tidak safar ke kota kohiro kemarin? Apakah kamu enggak safar ke Kairo kemarin? Ya. Kalau kalian tetap kalian itu enggak safar, kalian mau menjawab, "Iya, saya enggak safar." Jawabannya itu na'am. Na'am lam usafir. Iya, saya enggak safar. Paham? Tapi kalau misalkan kalian tetapkan bahwasanya kalian safar, Ya, kan ditanya, apakah kamu enggak safar? Kalau jawabannya, iya, saya enggak safar. Maka nanti, jawabannya memakai naam. Ya saya enggak safar. Tapi kalau misalkan kalian ditanya, kemudian kalian jawab dengan bentuk penetapan, ya, dari pertanyaan yang ada, maka jawabannya nanti memakai bala. Seperti kalau ditanya, Alam tusafir ilal kohiro amsi. Apakah kamu tidak safar ke kohiro kemarin? Kalau kalian tetapkan kalian safar berarti bala usafiru. Ya, saya safar. Tapi kalau kalian tetapkan saya tidak safar, jawabannya naam. Ya, saya tidak safar. Bukan memakai la. ya. Kalau nafi, bukan memakai la. Tapi memakai naam. Ini untuk hamzah. Yang berada dalam keadaan manfi. Tapi kalau Hamzah dalam keadaan musbat. Nanti kalau tidak memakai naam. Eh tidak memakailah. Kalau ia memakai naam. Apa maksudnya? Ini untuk. Si goh yang manfi. Ya Hamzah. Itu kan punya dua keadaan. Kalau Hamzanya musbat. Kalian ditanya dengan kalimat musbat. Misalkan saya tanyakan. Akoro ta hazal kitabah. Apakah engkau telah membaca buku ini? Kalau memang kalian tidak membaca. Jawaban. La ma korotu hazal kitab. Ha. Tapi kalau kalian baca. jawabannya naam korotu hazal kitab. Jelas. Itu kalau susunannya yang. Man, eh, musbat, musbat. Tidak ada huruf nafi di dalamnya Tapi kalau misalkan Kalian ditanya dengan Susunan kalimat manfi Dan itu hanya bisa pada hamzah Hal tidak bisa kemasukan manfi Maka nanti Kalau kalian Menetapkan bahwasanya Kejadian itu tidak terjadi Jawabannya memakai naam Kalau kalian menetapkan kejadian itu terjadi Jawabannya memakai bala. Seperti misalkan ditanya. Alam tusafi ilal kohiro. Atau kalau ditanya. Alam takro hazal kitab. Apakah engkau tidak membaca buku ini? Kalau kalian tetapkan kalian tidak membaca. Artinya perbuatan membaca tidak terjadi. Jawabannya naam. Ma korok tu hazal kitab. Ya. Ya saya tidak membaca buku tersebut tapi kalau kalian tetapkan kalian membaca, jawabannya bala korotu ya. saya membaca buku tersebut ya, itu yang disebutkan oleh beliau seperti alaih sallahu bi'ahkamil hakimin Bukankah Allah itu adalah zat yang ahkamil hakimin, yang paling bijaksana? Jawabannya, Bala huwa ahkamil hakimin. Iya, Allah adalah zat yang maha bijaksana. Kemudian, Alam takro'dah sesal yaumi. Ya, Apakah engkau tidak membaca pelajaran hari ini? Kalau kalian membaca, jawabannya, Bala, iya, korok tuhu. Saya membaca pelajaran itu. Tapi kalau kalian tidak baca, Naam ma korotuhu. Iya, saya tidak membaca ini. Kemudian, Malhuzotun Tadwiniyatun Tuhzafu al-alifu Min ma inda iktiraniha Biba'di hurufil jarih Ya. Dihapus alif dari ma ketika alif tersebut bergandengan dengan sebagian huruf hijaiyah. Ya. Ketika alif tersebut bergandengan dengan sebagian huruf hijaiyah. Hurufnya adalah al ba'u, ala kemudian min, fi, an. Seperti bima Bima alifnya dibuang. Wal aslu bima. Alama menjadi alama. Wal aslu alama. Minma menjadi mimma. Wal aslu mimma. Fima menjadi fima. Wal aslu fima. Anma menjadi amma. Wal aslu amma. Jadi alif pada ma khusus untuk ma saja, dia itu nanti dibuang apabila bersambung dengan beberapa huruf hijaiyah, ya? Apabila bersambung dengan beberapa huruf huruf hijaiyah, hurufnya tadi ba, ala, min, fi, an, maka nanti dia itu dibuang alifnya. Ini ana kasih koidahnya, dicatat. Ini dalam kitab Mukhtarat min ad-Durus Kalau di buku kita tadi sudah disebutkan ya. Ma isim mausul kalau bersambung dengan lima huruf jar tadi maka alifnya dibuang. Itu kaidahnya. Eh, ma isim istifham afan. Ma pada isim istifham kalau bersambung dengan salah satu dari lima huruf jar tadi maka alifnya itu dibuang. Bacanya nanti seperti yang kita lihat amma bima 'alama mimma berarti kalau kalian dapati dengan tulisan seperti itu menunjukkan bahwasanya ma di situ adalah isim istifham karena ma kan bermacam-macam Yang berikutnya dicatat dan apabila tidak dibuang alif ya apabila Alif itu tidak dibuang maksudnya. Dari kata ma. Maka ma tersebut adalah isim mausul. Bukan isim istifham Jadi kalau kalian dapati sebuah kata. Sebuah kata ma bersambung dengan huruf jer. Yang salah satu dari lima yang kita sebutkan tadi. Namun alifnya enggak dibuang, paham? Maka ketahuilah madis itu adalah isim mausul bukan isim istifham. Jelas? Kalau di Al-Quran Ini beliau datangkan contoh dari Al-Quran ya. Di surah as sajdah ayat ke-16 Wa mimma rozakonahum yunfikun Ma di situ adalah Isim mausul bukan isim istifam Dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka Yunfikun mereka infakkan. Yang kedua Dan apabila alif setelah huruf jer tadi Tidak dibuang Ya. Setelah huruf jar tadi, alif pada ma itu tidak dibuang dan setelah ma ada isim yang dimajrurkan. Alifnya enggak dibuang, tapi setelah ma tersebut yang alifnya enggak dibuang ada isim yang tidak yang ada isim yang dimajrurkan. Maka ma tersebut adalah zaidah, tambahan untuk taukid. Ya. Maka ma tersebut adalah zaidah, tambahan. Jadi apabila alifnya ma tidak dibuang ketika kemasukan dengan huruf jar tadi, tapi setelah ma itu ada isim yang dimajrurkan, ada isim, dia dijarkan, maka Alif te, eh, Ma tersebut adalah Zaidah, tambahan Dalilnya, contohnya nanti Lihat di surah Al-Mu'minun ayat ke-40 Ya Kola amma kolilin Amma kolilin Jadi Ma di sini bukan isim istifham Bukan juga isim mausul Kok tahu? Karena setelahnya ada isim yang Dijerkan Jadi itu ingat ada tiga ya. Kalau setelahnya dihapus alifnya, maka ma di situ adalah isim istifham. Kalau setelahnya alifnya enggak dihapus, berarti ma di situ adalah isim mausul. Kalau setelahnya tidak dihapus, tapi setelah ma ada isim yang dimajarurkan, maka ma di situ adalah za'idah tambahan. Untuk menjadikan makna tawkit penguat. Itulah tiga pembahasan yang disebutkan oleh beliau. Ada di kitab Mukhtarot Durusi An-Nahuwiyah. Itu dulu kita cukupkan. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk pada Babu Sarfi. Subhanaka Allah Marabbana Bi